Yuslin Yogyakarta. Pembernikan akidah menebarkan subur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin qiyamati wa ba'd. Para hadirat kaum Muslimat Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rahimani wa rahmakumullah Dan juga para Pemirsa Atau pendengar Para pendengar Radio Muslim 1467 AM Dimanapun anda berada Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita insya Allah akan Kembali melanjutkan Ibu-ibu ya Kembali melanjutkan pembahasan kitab Buku Sifat Az-Zawjah As-Saliha Sifat-sifat istri yang salihah Alhamdulillah pada kesempatan yang lalu Kita sampai halaman keberapa? 16 Di halaman-halaman sebelumnya Telah diterangkan oleh syekh Bahwa di antara bentuk sifat kuanitat Yang dimiliki oleh seorang wanita Adalah menjaga kewajiban-kewajiban agamanya Bisa berupa sholat lima waktu Bisa berupa puasa di bulan Ramadan Kemudian juga menjaga diri dan kemaluannya dan juga senantiasa taat kepada suaminya Senantiasa taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf Perkara-perkara yang bukan kemaksiatan Ini dengan empat hitungan jari Kata Sheikh kemarin Dengan empat hitungan jari maka anda beruntung Maka anda beruntung Sholat lima waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, taat suami. Yang paling berat yang mana, Bu? Taat suami? Kok ngaku? Hmm. Ini berarti uh, pengakuan sebagian ibu-ibu, saya nggak tahu siapa mereka. Ya. Yang jelas ternyata memang yang paling berat itu adalah taat kepada suami. Karena terkadang kita ego kita berapa? bermain dalam hal ini. Ngosok saban-saban saya harus taat kepada suami. Sama-sama manu, manusia. Kalau taat kepada Allah, salat masih bisalah saya. Kalau saya diperintahkan puasa bulan Ramadan ya bisalah insyaallah. Kalau disuruh menjaga kemaluan bisalah insyaallah. Tapi kalau sudah masalah taat suami Terkadang terasa no? Berat ya. Inilah ujian bagi seorang Wanita Ini pengakuan ibu-ibu Enggak -ibu. tahu kalau diadakan Apa namanya? Sensus? Sensus apa? Jajak pendapat ya. Dari yang hadir sekian Mana yang paling berat dari Empat hitungan jari ini Tapi ketahuilah Itu semua adalah kesempurnaan seorang wanita, anda harus melengkapi, ya, sisi sholat lima waktu, sempurnakan puasa ramadan, sempurnakan dalam menjaga diri dan kemaluan, dan sempurnakan dalam taat kepada suami. dan memang ini yang jadi masalah. makanya rasul shallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan kepada kita It tala'tu yawman 'alan nar, suatu saat aku melihat apa? Melihat ke dalam neraka. Ini benar-benar hakikat, beliau melihat isi neraka. Faraitu aktsara ahliha annisa. Aku ternyata melihat kebanyakan penduduknya adalah napa? Wanita. Yang menyebutkan bukan kita. Yang mengabarkan adalah orang Yang lisannya tidak pernah berdusta Kenapa ketika ditanya, ditanyakan oleh para sahabat Kenapa ya Rasulullah Yakfurnal asir Mereka itu suka melupakan kebaikan suami Bertahun-tahun Mangsu okay. diangso kek Lu ngonosing lamar, dilamar Gitu, <gitu> ya. e, Dapat keturunan Dengan izin Allah Lewat adanya apa? Suami Kemudian kita tidak sedang mengungkit ya, Tapi me Menggambarkan e, Kenyataan Pada sebagian besar wanita Suami sudah memberi nafkah Sejak dari pengantren baru sampai jadi pengantren lawas, ya. Dah begitu ada kesalahan sedikit pada suami, uh, oh, masya allah, ngangkat emberin kotor pecah. Ngangsu ke sudah bertahun, ngangsu tahu nggak sih ngangsu? Bawa air pakai timbangan ngangsu. Kalau sekarang ya mungkin sudah jarang sistem ngangsu itu sudah jarang begitu embernya pecah kasar teman emang kamu tuh kasar orangnya mas, kasaroyak siru suka mencahkan, ya, bahasa Arab ya, kasar. Jadi begitu, hanya mencahkan satu ember sudah langsung dapat fonis apa? Kasar. Masya Allah, subhanallah. Jadi hanya kesalahan sedikit langsung. Hanya kesalahan sedikit. Ketundukan wanita terkadang hilang sama sekali. Berbulan-bulan dapat nafkah dari suami. Sebulan nggak dapat nafkah. Uh, pedih. Tahu pedih ibu-ibu? Cetil. Tahu cetil ibu-ibu? ya Dikatakan begitu. Padahal mungkin berbulan-bulan. Dia. Ya. Memang. Nah memberi nafkah. Suatu saat, momong anaknya ditinggal turu. Oh, lah nang cen raiso bocah. Katanya orang raiso ngomong bocah. Kalau bahasa arabnya layas tati tidak bisa memomong. momong Ngomong itu mengasuh anak. Padahal mungkin setiap hari digendong setiap hari mungkin dia yang antarkan sekolah, ini mungkin karena capek akhirnya dikatakan vonis mutlak laki-laki gak bisa ngomong anak, ini bahaya bu, dan ternyata berat, makanya syaiton itu banyak sekali masuk dari sisi ini ini masalah ketaatan kepada suami, selain juga masuk dari sisi yang yang lain, sholat lima waktu kadang berat, ya. puasa Ramadan juga berat, menjaga kemaluan juga berat. Sisi ini juga termasuk berat. Hitungan empat jari, bu. Hitungan empat jari dan hati-hati dalam masalah taat kepada suami. Tetap, kalau dalam sebuah kitab itu seorang istri harus tetap menjaga rasa malunya di depan suami. Gimana itu menjaga rasa malunya? Ya dia hormat kepada suaminya. Jangan di awal, Masya Allah, dia hormat kepada suami. Di akhir, hilang rasa hormatnya kepada suami. Ini namanya hilang rasa malunya. Karena malu seseorang kepada orang lain, itu akan membantu untuk menghor menghormati. Kita punya guru. Kita punya guru. Tes. Kelihatannya yang rusak situ. Tes. Tes. Tes. Jadi kita punya guru. Kita terkadang masih malu dengan guru tersebut. Karena kita masih memiliki e, rasa malu dengan guru tersebut, akhirnya kita bisa menghormati. Tapi kalau rasa malu sudah hilang dari guru tersebut, biasanya tidak lagi hormat. Jadi rasa malu kepada suami, itu akan mempertahankan rasa hormat seorang istri kepada siapa? Suami. Yeah. Allahu Taala Alami Assalam. Saya juga dulu juga heran kok ada istilah istri tetap menjaga rasa malu kepada apa? suami. Maksudnya apa? Ternyata rasa malu itu akan mendorong seseorang untuk tetap menghormati sese seseorang. Sebagaimana saya tadi saya sampaikan rasa malu kita dengan guru kita itu akan menjadikan kita hormat kepada kepada dia. Demikian Wallahu Taala alamdi As assalam. Nah, setelah itu kata Sheikh orang yang sudah wanita yang sudah melakukan hitungan empat jari tadi berilah kabar gembira dengan dia kepadanya masuk ke dalam surga dari pintu surga yang manapun. MasyaAllah, shalawat kepingin semua, ye? Ya. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dan juga keluarga kita untuk masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Kemudian Syekh mengatakan menyimpulkan dalam halaman 16 sebagaimana telah kemarin kita baca. Inna asasah salah fil mar'ah. Salahuha ma'a rabbiha. Sesungguhnya sumber kebaikan seorang wanita Fondasi kebaikan seorang wanita Fondasi kesalihan seorang wanita Adalah baiknya hubungan dia dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Dengan senantiasa memperbaiki ketaatan kepada Allah Memperbaiki taqaruk kepadanya Menjaga ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Istiqamah ya, Istiqamah dalam beribadah itulah sumber dan rahasia kebahagiaan seorang wanita. Kemudian Syekh mengatakan Wa li hadza kana <tuh> Oleh sebab itu sangat dianjurkan 'ala man aradat bagi setiap wanita yang menginginkan ya. Oleh sebab itu wa li hadza Karena mutaakidan, sangat nabok, dianjurkan. Alaman aradat, bagi setiap wanita yang menginginkan, aradat. Linafsihal khairah, untuk dirinya kebaikan. Sangat dianjurkan bagi setiap wanita yang menginginkan untuk dirinya kebaikan wa muta'aqqin ala auliya'il umur dan juga sangat dianjurkan kepada para orang tua auliya'il umur para wali para pemimpin yang di bawahnya ada wanita alladhina yuhibbun yang menginginkan li banatihimul untuk putri-putri mereka kebaikan yang menginginkan kebaikan untuk putri-putri mereka ya wanita yang ingin kebaikan untuk dirinya Para orang tua yang menginginkan kebaikan untuk siapa? Putrinya. Abah. An yunasyi'unahunna alas salahi wal istiqamah. Untuk yunasyi' menumbuhkan mereka alas salah di atas kesalihan. Wal istiqamah dan keistikamahan wal muhafazati 'ala ibadah dan di atas penjagaan dalam pelaksanaan apa ibadah wal inayah bi faraidil islam dan betul-betul perhatian untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam wala siyama apa artinya lasiyama Terl terlebih lagi terutama as salawatu Al-Khamsul Terutama apa? Salat lima waktu Jadi yang ingin putrinya tumbuh baik Yang ingin dirinya menjadi wanita yang baik Perhatikan Segala bentuk macam kesalihan Keistikomahan Jaga ibadah Terutama apa tadi? Salat lima waktu Bukan hanya sekedar mengerjakan sholat lima waktu itu menjaganya bukan hanya sekedar apa mengerjakan, tapi dilaksanakan dengan sempurna semampunya dari cara wuduknya dari pemilihan tempatnya, kebersihan tempatnya berusaha untuk khusyuk di dalamnya memperbaiki bacaan-bacaan sholatnya mengetahui arti dari bacaan-bacaan sholatnya ini bagi orang yang ingin jadi bagi wanita yang ingin jadi wanita yang sholihah harus diperhatikan wasiyamu ramadhan demikian juga yang perlu diperhatikan adalah siam syahri ramadhan ya, puasa di bulan ramadhan kalau bisa mengerjakan Di waktunya Karena dikerjakan berame-rame Terasa lebih apa? Ringan Om, puasa gak om? Iya Lemes gak om? Iya Wong lagi Nyusui, lagi hamil Saya juga lemes Nah orang-orang lemes sama-sama nunggu kan jadi ringan Ya, podo-podo Lemes sih, kan begitu Jadi banyak temannya Beda ketika puasa sendirian Nggak ada temannya. Nggak ada untuk hiburan. ya Nggak ada yang senasib sepe, sepenanggungan. Terasa berat. Makanya kalau bisa dikerjakan di bulannya, kerjakan. Kalau tidak bisa karena udur, maka segera dia apa? Hutangnya segera dia apa, Bu? Dibayar. Wah, oh, Ustaz, saya hutangnya dua bulan, Ustaz. Nah. Saya hamil. Puasa Ramadan gak bisa Puasa Udah gitu tahun depannya Pas puasa Ramadan saya lagi apa Nyusuhui Dua tahun lagi ustaz Jadi udah tiga bulan Udah gitu dua tahun selesai nyusuhi Hamil lagi Masya Allah Karena suami saya banyak istighfar kelihatannya ustaz ya. Istighfar itu menarik Ketuk keturunan Masya Allah Ya, banyak istighfar astagfirullah, astagfirullah Akhirnya apa? Empat bulan berturut Turut Masya Allah Segera Dicicil sedikit demi Sedikit bagi yang berpendapat bahwa orang hamil dan menyusui Harus apa? Mengkodok ya, Membayar pua puasa Ini me me Menyaur hutang puasa bagi yang berpendapat fidyah, itu lain lagi ya. maka segera dicicil selama setahun, ada berapa bulan? 12 bulan, dicicil kalau 4 bulan ya mungkin sebulan diambil 10 hari 10 hari, terkumpul 12 bulan sudah 120 hari, 120 hari itu berapa bulan? 3 bulan, eh empat bulan lunas atau belum lunas alhamdulillah jadi begitu ibu-ibu ya dicicil hutangnya supaya ramadan depan ini sudah siap ya berpuasa dengan kaum muslimin dan kaum muslimat yang yang lainnya dijaga sholat lima waktu dijaga puasa bulan ramadannya bagaimana sikap sikap seorang muslim di saat bulan Ramadan? itu betul-betul harus diperhatikan. Kemudian terlebih lagi yang harus diperhatikan al-bu'du menjauhkan diri an kulli ma yu'affiru dari segala per perkara an kulli dari segala perkara yang yu'affir mempengaruhi ya. fi'atil mar'ah wa syarafiha yang mempengaruhi kehormatan seorang wanita dan kemuliaannya. Kehormatan seorang wanita itu adalah tatkala dia tidak dijamah pria sembarangan. Ya. Kalau wanita yang gampang dijamah itu istilahnya la tarud yadalamisin. Tidak bisa menolak tangan yang menyentuhnya. Tidak menolak tangan yang menyentuhnya. kenapa kok ada wanita gampang disentuh seperti itu kenapa bu kira-kira karena karena pengaruh pengaruh pendidikan luar dia sering melihat fenomena entah di televisi entah di sinetron entah di yang lainnya bahwasanya wanita biasa saja, koncengan ya bersalam-salaman ketemu malah cipika cipiku walaupun kau bukan suamiku. Ya. Seperti itu. Karena banyak kenyataan-kenyataan seperti itu dia belajar, "Oh, wanita modern itu enggak harus nutup aurat. Sing penting atine apa? Apik." katanya. Nah, seorang wanita yang ingin menjadi wanita yang salihah Hendaklah menjauhkan dari segala perkara Yang bisa merusak harga diri dan kehormatannya Yang bisa mengikis rasa malunya Subhanallah Wanita-wanita, sebagian wanita di zaman sekarang Itu diajari untuk berlenggak lenggok <tuh> Di depan kaum Kaum pria Na'udzubillah ya. min Dalib Misalnya dengan membuat acara Pemilihan Titik-titik eh, Gadis idola Misalnya begitu ya Maka eh, Ditampakkan kecantikannya Ditampakkan kelinggo lengkoannya Nah ini yang seperti ini akan bisa Merusak rasa malu sang wanita mengikis rasa malu kaum wanita dan mengikis kehormatannya kalau kaum pria itu melihat wanita yang lenggak lenggok dia akan menilai bahwasannya wanita tersebut adalah wanita yang murahan paling enggak ya gampang dicek salaman nek kepeksa ya dicek boncengan jadi yang seperti-seperti ini maka dijauhi perkara-perkara yang bisa mempengaruhi uh, dan merusak kehormatan wanita kepada anak-anak kita jauhkan jauhkan dari pergaulan yang sembarangan nanti insya Allah akan sampai pada kesimpulan uh, syekh berikutnya wahua maja'a bayanuhu fi hadal hadith itu mirip dengan apa yang disebutkan keterangannya oleh hadith hafidhat Farjaha Ini menjaga kemaluannya. Tidak ada wanita yang kemudian, mohon maaf ini bahasanya kasar. Tidak ada wanita yang tiba-tiba akan menyodorkan, mohon maaf. Kemaluannya tidak ada, prosesnya adalah dari sedikit demi sedikit. Mulai dari pandangan mata yang menggoda, hati yang membara, tangan yang meraba. Sampai kemudian menyerahkan kehormatannya. Jadi proses. Setan itu khutuat. Langkah untuk menghilangkan rasa malu dari wanita itu khutuat. Memiliki langkah-langkah. Enggak khutuah wahida, Tidak satu langkah jebret langsung jadi. Enggak. Tapi dia mem memakai khutuat. Langkah demi langkah. Maka nah, kita sebagai seorang yang beriman tidak boleh mengikuti langkah-langkah syaitan. Hati-hati. Maka kata syekh selanjutnya, wa hifdzul mar'ati lifarjiha. Dan penjagaan seorang wanita terhadap kemaluannya amrun adalah sebuah perkara yang yata talabu minha yang menuntut dari seorang wanita wa waliyi amriha dan dari para pengurus wanita tersebut orang yang bertanggung jawab atas wanita tersebut sad dalmanafidhi menuntut adanya penutupan manafid segala macam celah ketika seorang wanita ingin menjaga kemaluannya seorang waliul amr pemimpin Orang yang bertanggung jawab so kepada seorang wanita, bapaknya, kakaknya, suaminya, ingin menjaga kemaluan sang wanita caranya adalah tutup segala macam celah. Ya, saddul manafid. Saddu itu menutup, bendungan, tutupan. Manafid itu dari kata eh, nafida, manafid manfaat, tempat celah-celah itu manafid. Tutup segala macam celah. Walwasail dan segala macam sarana. Allati yakunu bihal fasadu. Yang bisa menyebabkan kerusakan. Wayahsulu min khilali hassyar. Dan bisa mengakibatkan dari sela-selanya kebu keburukan. Watatada'a min jiyatihal atham dan akan berkumpul berkerumun dari arah celah tadi segala macam bentuk dosa <tuh> contohnya apa sadul manafid ibu-ibu nutup celah pilihkan pergaulan yang baik ya kemudian dilatih untuk menutup apa aurat gak harus kecil-kecil bercadar tapi dilatih menutup Akhrot. Kemudian pilihkan teman bergaul Pilihkan kalau yang wanita ya berarti pilihkan teman bergaul kaum wanita. Ya. Kemudian juga di rumah. Hati-hati dari televisi. Hati-hati ya. dari internet. Wah ma ya. dorong sama internet. Apa itu internet? Hati-hati ya. dari HP. ⁦اللَّهُمَّ ada apa dengan HP? Anaknya main, nggak pulang-pulang, Dari tuhur. Bi, anaknya mana bi? Ya paling nanti menjelang asar pulang. Tapi begitu bi, HP-nya, ih HP-nya mana ya allah ya? HP-nya hilang sedikit saja kita sudah apa? Bingung. Ge nopong ge. Iya atau iya, sebagian begitu. HP-nya hilang sebentar, nyelamet. Padahal di sakunya, masyaAllah. Sudah bingung, tapi anaknya nyelamet sedikit saja. Ini hilang dari pantauan, kita nggak bingung. Ah tenang saja, dia kan bisa balik sendiri. Kalau HP kan nggak bisa nge ngecek sendiri, masyaAllah. Istrinya hilang dari rumah Loh istri kemana? Alah paling ya cuma sebentar Tapi HP-nya hilang sebentar sudah bingung Masya Allah Ini HP ini penyakit Bagi yang menjadikan dia penyakit Makanya hati-hati sekali dengan HP Terutama untuk anak-anak ibu Ya, Mendingan gak usah dikenalkan dengan HP Usah untuk nonton, Enggak, gak usah Suruh nonton babahnya sama uminya saja ya. Diajak ngobrol, diajak bicara Apalagi sekarang model HP untuk anak-anak kecil itu ya, Anak-anak usia-usia SMP, remaja Sekarang ada yang namanya gak tahu game bersama atau gimana Gitu, gitu sih Jadi semuanya buka HP itu bisa main game bareng Jadi kayak apa ya Kelompok ya, Gitu ya jadi misalnya tembak-tembak itu sudah nggak ada ngomong nggak ada apa semuanya pencet pencet pencet pencet diajak ngobrol itu enggak. dan kita pernah seperti itu ketemu dengan kelompok anak-anak remaja mungkin usia sd atau smp diajak ngomong itu nggak nengok nggak apa sudah hilang apa namanya rasanya ya. nanti suatu saat ketika abinya pegang hp coba panggil bi hmm di, mm. HP, oh ya ya ya ya, nah, gitu. Sebaliknya nih, ketika uminya sedang umi, umi, um. dipanggil, kok ah um, um ini lobi lagi lihat terus saya alasan ya. Padahal dia terfitnah dengan HP. Kalau orang tua semacam kita saja terfitnah dengan HP, kita sudah punya sedikit ilmu. Apalagi anak-anak yang ilmunya masih cetek, Masih sedikit Maka hati-hati HP ini termasuk celah keburukan Alhamdulillah Zat, Anak saya tidak pernah pegang HP Tapi di sekolahan Dia ketemu teman yang pegang HP Apalagi gurunya Ustadahnya ngajar sambil pegang HP Maka tutup celah itu Pilihkan Sekolahan yang baik Nasihati ustadahnya Ustaz saya masuk nasihati ustadahnya Lah iya Hidupnya manusia itu kan saling menang Nasihati ustadah Mohon maaf ustadah Ini tolong kalau lagi Saya terima kasih sekali Masya Allah anak saya dibimbing Bina Masya Allah tapi ada sedikit masukan ustadz boleh atau nda oh fotong fotong ini tapi tolong jangan menyakitkan hati saya ya waduh sudah siap siap kayak gitu nda insya allah enggak menyakitkan tapi menyakitkan sekali jadi kemarin anak saya cerita katanya ketika anak saya lagi setor hafalan mohon maaf mohon maaf sekali ustadz maaf sekali ustadz ketika anak saya lagi setor hafalan kepada ustazah ini mohon maaf ya ustazah mohon maaf banget hmm. ada apa toh um? enggaklah enggak jadi malu oh ustaz om um ini enggak apa-apa om um, enggak apa-apa tapi jangan menyakitkan ya mohon jadi dia melihat katanya ustazah lagi pegang HP saat itu ha dinasihati om um. enggak mau nasihat sampaikan kepala sekolah. Karena gimana ya guru ngajar sambil pegang HP. Ini contoh yang kurang, kurang baik. Ya tutup celah-celah itu. Om, saya kalau di sekolahan mi umi umi. Saya kalau di sekolahan ketemu sama si fulana, dia HP-nya bagus. Panggil fulanah, Bu. Panggil. Panggil, suruh main ke rumahnya. Setelah di rumah, fulanah ibu nasihati. Nah, sambil matanya sedikit melotot ya. Nah, kalau bisa besok ke sekolah jangan bawa HP ya. Soalnya ini si Didin, Didin lu nama anak kita. Tuh, anak laki lagi Didin. Ya. Si fulan ini, anak saya fulanah itu Umi larang untuk main HP baik di rumah ataupun di sekolah tutup celah itu jadi berusaha Bu semaksimal mungkin ya abinya juga demikian di Bu yo kalau ada anaknya itu jangan main HP saja dinasihati dengan baik jangan labu dugudugup apa ibu-ibu sapit jangan lagi-lagi punya ego yang terkadang apa tidak bisa dilanggar. Sampaikan dengan cara yang yang lembut. Ya. Jadi begitu. Pilih sekolahan yang baik. Yang mengajarkan kehormatan bagi seorang wanita. Yang mengajarkan rasa malu bagi seorang wanita. Tutup itu majalah-majalah yang bisa mengurangi rasa malu wanita. Majalah-majalah mode. Loh Ustaz anak saya kan perempuan, Kan gak apa-apa lihat mode wanita. Memang wajah wanita bagi mereka biasa tapi mode pakaiannya itu yang menggoda. Maka ini yang seperti ini harus ditutup celah-celah semacam ini ibu-ibu ya. Hobi. Ditengok hobi anaknya itu apa? Enggak tahu ya, hobi yang terkadang yang membuat apa? Kalau dulu ada koresponden Hobi itu kores Koresponden, koresponden itu apa? Surat Menyurat Dapat teman dari luar negeri Oh yes yes, I'm your friend Friend is your mind oh. Apa itu? What a prank lot main dud, you my wrong Insya Allah What a prank lot omay lan <todongan> dud, you you omay Wrong jadi bangga dapat teman dari luar luar negeri, tapi ternyata dari teman itu dia belajar adab yang kurang baik. Tutup. Sampai pun memilih sekolah. Kalau sekolah tadi itu mengajar dia untuk tidak hormat dan tunduk pada bapak dan ibunya. Stop. Mendingan kamu enggak sekolah, Nak. Kalau kamu sekolah malah nanti tidak patuh pada bapak dan Ibu. Terus gimana belajarnya Ustaz? Ajari Dewi. Saya enggak mampu undang ke guru. Sama-sama membayar di sekolah juga bayar, privat juga bayar. Jadi kita harus hati-hati, Bu. Pengin anaknya seperti itu, baik, maka pilihkan sekolah, teman, TV TV, internet, HP, Majalah, hobi, ini semua harus di, diperhatikan ucapan-ucapan, kata-kata ya, harus di, diperhatikan. Nah, Allah sudah lebih asol. Diajari cara cara jalan bu. Diajari cara jalan. Sebagian akad nikah kan melaku akad-akad kecil-kecil kita ini SMP, melaku kadang ngebai, ngebai jalan. Ujarin bapak-bapak itu patung yang tidak bisa bergerak. Ya, ajari mereka cara berjalan Nah nanti kalau jalan di pinggir ya, Pinggir Enggak usah tengak tengok Kalau ada bapak-bapak jangan ngobrol Lewat Diajari bu cara berjalan Ya, Ini e, Di antara Perkara-perkara yang mungkin Membantu untuk Menjaga kehormatan mereka Pernah saya lihat akhwat cenglu Akhwat bonceng telu Ya Akwat naik motor boncengan bertiga tak stop nunun saya bu. turun mau ke mana turun tidak boleh seperti itu turun akhirnya alhamdulillah manut yang satu turun yang dua bablas ya memang ya. secara anu dia tidak apa apa ya ceng lu tapi adabnya lo bu kan bisa dibayangkan akhwat ceng lu itu gimana akhuat bonsai dulu. Itu bisa mengikis rasa malunya. Makanya hati-hati ya. Ibu-ibu yang punya anak-anak perempuan juga hati-hati ya. Kalaupun pakai sepeda motor di aruaruwi. Di aruaruwi itu diatur caranya. Kamu boleh naik sepeda motor tapi harus begini. Waktunya mungkin dibatasi dan yang lain-lain supaya tidak terbiasa klu hati-hati mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam mengurus siapa saja yang ada di bawah tanggung jawab kita Allahumma amin ini adalah sebuah tuntutan yang sangat mulia sebuah kebutuhan yang sangat besar yang bagi alaman aradat linafsihal khairah sayogianya siapa saja wanita mana saja yang menginginkan kebaikan untuk dirinya antunas syiana saha untuk menumbuhkan mengembangkan dirinya di atas tuntutan atau di atas prinsip-prinsip tadi tuhafid ala taatillah dia senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Wa ibadatillah dan membuat ibad apa, menjaga ibadah kepada Allah. Watakarupilai mendekatkan diri kepada Allah. Bimayurdihi dengan perkara-perkara yang bisa membuat Allah riba. Min sadidil akwal berupa perkataan-perkataan yang lurus, perkataan yang baik. Dipim, dilatih berkata yang baik kepada Allah dengan cara apa berarti berkata yang baik kepada Allah pikir terus nomor lagi baca Quran ya kata-kata yang baik kepada Allah juga kata-kata yang baik kepada makhluk dilatih lisan ini berkata yang baik kepada makhluk kepada siapa saja orang tua ya jangan sampai mengucapkan orang tua ngerepoti untuk bilang gitarnya jangan sampai harus melatih kata-kata yang baik dengan orang tua. Seberat apapun dalam mengurus orang tua, tampakkan senyum di wajah anda dan ucapkan kata-kata yang manis. Demikian juga kepada suami. Seberat apapun kondisi hati anda, tapi tetap tampakkan wajah yang manis. Dan kata-kata yang super manis. Itu akan lebih mengesankan daripada anda berwajah bengis. Dan kata-kata yang kayak linggis. Linggis itu siapa? Menusuk, bu. Linggis kayak sembunyi lombat kerambil. Tampakkan. Kata-kata yang tetap manis. Kepada suami. Kepada anak juga demikian, ibu-ibu. Dilatih diri kita untuk berkata-kata sedidil aqwal. Ya ayualladina amanu taqullaha wa qulu. Kaulan sedida kepada anak kita. Sama-sama melarang. Tapi yang satu bengis, yang satu manis. Jangan ya nak, barakallahu fiqh. Atau nak, sini nak, yang itu ditinggalkan dulu nak. Duman, hush! Dosor! Gitu kan? Jadi pemilihan kata. Latih. Pengen jadi orang yang sholihah itu harus melatih apa? Kata, kata-kata di hadapan Allah, di hadapan para makhluk kepada orang tua, kepada suami kepada anak, kepada tetangga kepada teman ya terutama orang-orang yang dekat dengan kita wa salihil a'mal dengan perkara-perkara yang membuat ridha Allah berupa salihil a'mal amal-amal so? soleh amal soleh dengan hati, amal soleh dengan lisan amal soleh dengan anggota tubuh thumma kemudian kata syif kalau sudah menjadi wanita yang salihah, masya Allah. Sumpah kemudian idaman Allah alaih manallahu alia. Apabila kemudian Allah memberi anugerah kepadanya kepada wanita tadi, bilkuf il krim dengan seorang laki-laki yang kufu, yang sepa, sepadan agamanya baik, wazujil munasib. Dan calon suami yang pas. Kalau sudah jadi wanita yang sholiha. Kemudian tiba-tiba ada. Suami yang apa? Ya ada calon suami yang. Ngelamar. Yang akhirnya kemudian menjadi sua suaminya. Maka kewajiban dia. Kewajiban wanita tadi. Alaiha an tattaqillaha fihi. Hendaklah dia. Senantiasa takut kepada Allah Dalam menunaikan hak suaminya Antat taqiyallaha fihi Hendaklah dia senantiasa takwa kepada Allah Dalam mengurus suaminya Dalam menerimanya Min awali zawaj Sejak awal pernikahan Wa fi bidayatihi dan sejak awal rumah tangganya. Bagaimana itu Ustaz? Jadi begitu sudah jadi solihah, tiba-tiba ada orang yang ngelamar. Kemudian terjadilah perni pernikahan. Maka awali pernikahan dengan takwa. Bagaimana itu mengawali pernikahan dengan takwa? Kata Sheikh Wahada, yastojibu. An-nu Kondisi semacam ini Kata Syih Jadi seorang wanita hendaklah Mengawali pernikahan dengan baik ya, Dengan taqwa kepada Allah Menuntut kita Untuk mengingatkan Ya yes, setaujit Mengharuskan kita An-nu Untuk mengingatkan Ila mas'alatin Tentang sebuah permasalahan jadi kalau ada seorang wanita mau nikah, pingin keluarganya baik, maka awali pernikahan dengan baik. Mulailah pernikahan dengan kebaikan. Awali sejak awal. Mulai sejak awal. Dibangun dengan takwa. Bagaimana? Kata sih. Untuk untuk untuk mencapai itu, saya ingin mengingatkan sebuah permasalahan. Kata sih. Asbahal kota Ufihasyian, di mana banyak terjadi kesalahan. Syae itu menyebar luas. Ya. Kesalahan yang ada dalam masalah ini sudah menyebar luas, banyak dilakukan oleh kaum wanita. Wal khala fiha mutakatsir. Kesalahan di dalamnya sudah bertumpuk-tumpuk. Apa itu? Saya ingin mengingatkan kata Syekh, "Ala wahia ketahuilah al-israf wal badh." Terlalu berlebih. Lebihan dan terlalu me, mewah. Dalam hal apa? Alladhi yakunu fi laylatiz zawah. Yang biasanya dilakukan di malam pengan, pengantin. Pesta pengantin yang terlalu apa? Berlebih. Pesta pernikahan. ngante entong satu miliar. Habis satu miliar. Misal, ini terlalu berlebih. Sementara mungkin ada kita dengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pesta pernikahan cuma dengan apa? Getuk kurma, getuk bu, masya Allah. Sekali lagi apa? Getuk, digeget karo, mantuk. Getuk kurma, kurma digiling, dicampur apa minyak? Samin sudah itu walimahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nashallallahu. Sekarang kalau walimah pakai gedok gimana ya? Tamune saya nggak primo. Walimah kok gedok, ya. Maka usahakan sederhana bu. Ini kata Syekh, salah satu kesalahan mengawali pernikahan itu adalah dengan kemewahan mengawali pernikahan dengan kemewahan berlebih, itu adalah sebuah apa? kesalahan dalam biaya pernikahan sewa gedungnya sudah mahal kemudian cateringnya juga mahal belum dekorasi-dekorasi yang tidak dibutuhkan juga sangat mahal hadha amrun Khataruhu balighun. Perkara ini bahayanya sangat besar. Dararuhu 'azimun. Bahayanya sangat dahsyat. Maka awali pernikahan dengan kesederhanaan. Lengaji sudah buktikan di awal pernikahan. Kesederhanaan Ketirminan nisa kata sih. Kebanyakan kaum wanita atau banyak dari kalangan wanita idak balat ala apabila akan melakukan pernikahan, akbalat itu akan melakukan pernikahan. Ita jaha ihtimamuhah Maka perhatiannya terpusat kepada penampilan. Shakliat itu artinya apa? Penampilan. Mikir bagaimana pakaiannya, bagaimana bentuk undangannya. Undangannya bisa dilipat berkali-kali, Masya Allah. Undangannya sampai bisa dilipat berkali-kali, tebal, harganya mahal. Satu undangan mungkin bisa 50 ribu misalnya. Kalau seribu undangan sudah berapa? 50 juta undangan, tok. Masya Allah. Kemudian dekorasinya, kemudian menunya, Mulai dari segala bentuk, segala macam bentuk oseng-oseng, oseng-oseng terong, oseng-oseng kacang, oseng-oseng kangkung, oseng-oseng welok, oseng-oseng semua oseng-oseng keluar. Lodeh, lodeh, terang lodeh. Wah, opor, opor sapi, opor sapi, opor ayam, opor ini. Lontong, lontong panjang, lontong bundar, lontong kotak. Nya allah. Es, es abang, es hijau, es kuning. Masya allah. Jadi banyak, terlalu. Nah, Ustadz ini mengada-ngada. Alhamdulillah enggak ada sudah di sini. Ibu-ibu tahu. Dipakai cuma mungkin sehari, setelah itu digantung. Itu mungkin baju pengantin yang itu loh yang, yang kalau muter sedikit langsung kembang kayak burung merak itu. Swah! Terus yang ada apa itu? Talinya panjang ditarik dari belakang kayak dokar itu loh Kayak apa? Delman itu. Jadi kainnya panjang sekali. Mungkin begitu tuh yang MM an ini. Ya, subhanallah. Nah, yang seperti ini enggak perlu lah. Alat kosmetik socomo pilih yang mahal. Itajaa ihtimamuha lil musyaqalatil bana jinsiha. Perhatiannya itu terpusat bagaimana musyakalah. Musyakalah itu mirip, menyerupai, ben padha nek ra ngisin, ngisini. Tangganya dewi koyo kah, moso awae dewi koyo ni Tetangganya saja seperti itu, masa kita seperti ini. Musyakalat banati jinsiya pingin serupa dengan wanita-wanita yang lain. Wanadiro tihah yang sebayanya. Fulah mina nafa alat itu lo si bi ketika nikah itu. Acaranya gini, gini, gini, gini. Mbak saya, ya iya. Iyalah, Bik. Ini kan anak perempuan kita satu-satunya. Kalau tidak kita pestakan dengan mewah, nanti kasihan. InsyaAllah. Wafizawajil fulani fa'alukahda. Itu lho, Bik. Ketika acara pernikahan fulani, fulan itu, fulan dengan fulana, itu ada dekorasi yang bagus banget. Saya tanya, gak begitu mahal kok, Bik. Cuma 5 juta. MasyaAllah lima juta main didekori, dekor tahu dekor, beli bunga ditanjep tanjepkan. Setelah itu bunganya nggak dipakai, dipakai juga layu. Di jangan sob juga ora laku. Nggak mungkin to sob bunga melati nih kan? mungkin. Apa apa, apa ada ibu-ibu yang ngesob kembang melati? Atau bunga apa itu yang mahal itu? Aster, aster ya? yang awet itu loh, yang ditancap ke ralum malum itu aster betul ya? aster merah, aster putih, itu kan nggak mungkin di oseng oseng. ini ya buat apa begitu loh mahal mahal seperti itu? Subhanallah maka gak usah lah pingin ikut ikutan. mulai pernikahan itu dengan apa? sederhana. Tatajihubinavarah minavarihailatilkanabah. Maka pandangannya itu tertuju kepada pernikahan-pernikahan di sekeliling dia. Fayatil israf dari sinilah muncul israf berlebihan. Wayakaulbadh dan terlalu mewah. Wayakturtabdir sehingga kemudian terjadi apa? Mubah mubadir. Wa idoatulmal dan juga apa? menyian harta idhofatan ila ma qad yaqau aidan wa muharramat ditambah lagi kata syekh idhofatan ila ditambah lagi kepada apa yang kadang yaq terjadi aidan juga berupa kemungkaran perkara-perkara yang haram ada ikhtilatnya ada musiknya ya ada Allahu mustaan nyewa er nya grup-grup musik tertentu ya bergoyang-goyang depan mereka fatakun hadhil bidaya wa taqadduma baina yaday zawat sababan liqsuril barakah sehingga jadilah permulaan ini menjadi sebab berkurangnya barakah wa qillati alkhair dan berkurangnya keba kebaikan maka harus hati-hati Bu ya harus hati-hati ini yang dinasihatkan oleh syekh dan ini juga yang saya nasihatkan kepada diri saya pribadi ya kepada ibu-ibu juga kalau yang mau nikah mau nikah ya pesan kepada uh, keluarganya supaya jangan terlalu mewah ya yang punya anak kalau mau menikahkan anaknya enggak usah mewah-mewah yang penting pernikahan itu sah acara walimah jalan setelah itu pernikahannya barokah Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ibu-ibu ya, kita semua bisa melaksanakan perkara-perkara yang yang seperti ini yang sudah banyak dilalaikan oleh eh, apa namanya sebagian kaum muslimin. Sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan ya insyaallah mudah mudah-mudahan eh, yang sedikit ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.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 Radio Muslim Yogyakarta Memurnikan Akidah Menebarkan Sunnah